カロさんにサイがアメリサマ Jadi si,、uh, yang menyidik ini Direktur pajaknya ini Tidak bisa melakukan Upaya terhadap BCA Jadi mau n gak g mau ya Diakuni pajaknya itu Ini sayang ini besar sekali loh pajaknya ini Sampai r a t u s a n miliar itu kan Sampai hilang begitu aja Ini sayang, sayang sekali ini Makasih s a l a m a t siang,、ah, siang. Ah, Saya juga sering、ah. uh, Mendapatkan なりパジャクトにポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイ パンアタワンパンアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーアタワーア Itu salah satu yang saya alami Tapi banyak kalian Tapi itu saja dulu Terima kasih, Terima kasih Pak Selamat siang Pak Tommy Selamat siang uh, uh, Selamat ini, Pak. Kalau saya rasa Kalau perusahaan-perusahaan besar n g g a k di perusahaan di Indonesia a j a Itu perusahaan di internasional Perusahaan-perusahaan Amerika juga パレア、エレグマイン、サムソン、アトアパー、イト、ウマンパジャケット、オデオムラディ、アカヤベテアディポニア、カントルポサジャケ、マウリティオシトウ、シュジュアニアアパケタカンガガタオ、ヤディ、オデオムライト、パジャケットワンイト、ディアサギトバディ、ヤディニ。 Sekarang kan gini, rasio di Indonesia kan tinggi. 41 persen, berarti satu. Satu persen penduduk muasain 41 persen dari PDB. Nah itu, itu aja yang mesti dicari pajaknya, yang mesti ditekkan. Jangan UKM lah, apa yang orang-orang usaha kecil lah. Itu aja, Pak. Silahkan, h Pak Tommy, Pak Yanto, selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n Pak.、Uh, Indonesia ini lucu.、Uh, ada hal yang udah jelas, tapi di... dianggap gak pernah ada dan pura-pura n -pura gak g tau h sebenarnya masalahnya apa ya kalau perbedaan di pajak udah pasti udah mentalitas pegawai dan、e, tata cara orang pajak bisa aja mereka memanfaatkan ketidaktahuan wajib pajak untuk keuntungan pribadi、hmm. sebenarnya Indonesia itu seperti yang saya katakan, orang d i j a kata r macet, udah tau, h masa pendapat n gak g tau, h macet, korupsi, orang gak tau h kenapa m a s i h ribut-ribut パンダパーイトービアサウォーイアーダーオンソニアアダーキャサンパタニアサウォーディアパンダパーダイアンパイパウィトアダあーアー pak HT itu sudah banyak sekali hartanya itu bukan bukan di BCA aja beliau bikin begitu di yang lainnya juga begitu terima kasih pak Zainal. ya kan. ya memang orang p a k c a k memang kadang-kadang lebih toh lebih t i g a t daripada pelakunya kadang-kadang. っ language, やののったら ま, またおたまたうたあったんやったらやったらやったら Keputusan dari d i r j e n pajak yang m e n g a b u l k a n keberatan GCA、eh, Yang dikatakan、eh, tidak konsisten dengan keputusan-keputusan terhadap bank-bank lain、eh, Itu m e n jadi satu hal yang umum di d i r i j e n pajak Bahwa memutuskan satu perkara tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku Ya, kalau saya lihat dari materi yang PCA sampaikan, saya b a c a di e, media,、e, menurut saya juga b c a tidak punya ke, terlalu apa ya, tidak terlalu、e, punya keuntungan untuk、e, mengajukan keberatannya supaya diterima dan memberikan satu imbalan, karena、e, kompensasi kerugian yang masih sisa itu cukup untuk. Keberatan yang i t u Yang diajukan Jadi saya n gak g melihat ini s Ada t satu opusi diantara mereka Setiaan, terima kasih Halo Pak Jimmy Halo,、ah, kalau Jim. pengalaman saya gini、uh, Maksud saya Sulit tunggu aja o r o n g pajak itu Nanti kita diskon Kalau kita ngitung sendiri Pasti salah Padahal nilainya besar dari dia hitung Yang kita mau bayar itu besar Tapi kalau dikasih ke dia kecil, bisa separo, p k o k jadi k i t a mau ngapain aja gitu kan, kita pasti salah. Ada aja yang bisa lain. Jadi supaya nggak salah, Pak g u r aja yang itu nanti belah dua. Nah gitu, dia separo, kita separo, udah, t e r i makasih. Terima kasih, Pak Jimmy. Bertahan pari. Ya, mohon paham, Pak. Ya, s e l a t k a n pari. Ya,、uh, kalau menurut saya sih, ini、uh, memang karena kesalahan dari sistem. dari awal ya Pak ya dan m e m a n g sekarang sudah mulai jadi diperbaiki jadi, jadi, jadi, jadi, jadi itu memang dari awal itu memang dibuka celah sehingga bisa terjadi negosiasi antara dengan pajak dengan wajib pajak dan、mm -hmm. memang sebenarnya sih kalau kita lihat ee, wajib pajak itu juga sebenarnya kalau untuk yang skala kecil dan lengah itu saya rasa E, juga jangan sampai memberatkan mereka gitu, karena kan apalagi kan terusaha, terusaha itu kan juga menghidupi banyak orang Jadi kalau bisa yang proporsional, nilai-nilai tentang -nilai -nilai -nilai pajaknya Dan masyarakat juga c e n d e r u n g udah kecewa pak dengan orang pajak karena pemberitaan g i m a n a m a n a tuh selalu uang pajak yang kita bayar tuh tidak sesuai dengan hati yang diharapkan Bahkan nanti y a n t r a k s u r aja パエディ Hello, パエディ 私はそれを見つけたのです。私はそれをああけたので n 私はそれを見つけたのです。 Kalau memang petugasnya salah, kenapa tidak waktu tahun 2000, 2001, 2002, baru sekarang terbuka? Kalau kita mau buka semua, Pak, yang mau buka pun korupsi, Pak. Kita boleh ngomong jujur, zaman dulu sampai sekarang, Pak. Ini harus diberantas korupsi, Pak. Petugas padatnya yang diberantas, Pak. Kalau biasa waktu、so, h t u a n cuma mengikuti aturan, Pak. Ya, Pak, tapi aturan apapun salah. i t u Pak. パーキットのパ、ま、ターンパターンパターンターンパターンパタターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパターンパターンパターンパタンパ